Ini Untuk lagu yang kedua kali ini, siapa um... pun ajakin ngajakin semuanya di sini di bar dulu ya, buat semua warga pendalang juga sekitarnya, semuanya semua, semua pindah sepadutnya kebalik, pianis di kudus. So